Kita juga perlu sebutkan Melengkapi apa yang lalu Terkait dengan Kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak Di antara bentuk kesalahan Dalam mendidik anak adalah Mendoakan keburukan Kepada anak Seperti yang kita tahu bahawa Eee uh, tidak jarang terjadi anak melakukan hal-hal yang membuat orang tua marah atau orang tua kesal. Namun yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana sikap orang tua. Mestinya orang tua melakukan sikap-sikap yang bijaksana seperti yang kita sebutkan menengok kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dituntunkan oleh para ulama namun yang disayangkan terkadang orang tua salah menyikapi dan diantara bentuk kesalahan ini adalah mendoakan kejelekan untuk anak tersebut walaupun terkadang memang si anak terlihat agak berlebihan pada kenakalannya namun demikian tetap tidak diperbolehkan mendoakan kejelekan untuk anak itu karena kita tahu bahwa doa yang diijabahi oleh Allah Azza wa Jal salah satunya adalah doa orang tua kepada anak doa ul walid ala waladih doanya orang tua terhadap anak sehingga ketika dia mendoakan kejelekan, ini tidak menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah, dan merugikan dia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadith, لا تدعو على أنفسكم, ولا تدعو على أولادكم, ولا تدعو على أموالكم, لا توافق من الله ساعتن, Tas alufiha altaa faystaji balakom. Jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Jangan pula kalian mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Jangan pula kalian mendoakan keburukan untuk harta benda kalian. Jangan sampai kalian menepati suatu waktu yang kalian berdoa kepada Allah lalu Allah kabulkan doa tersebut. Nah ini sangat mengerikan. Ya Seperti yang tadi saya sampaikan Doa keburukan ini Tidak menyelesaikan masalah Justru memperkeruh Dan menambah masalah Dan merugikan dia Dan mungkin Dia akan menyesal Di kemudian hari Karena dengan doa keburukan Kalau akhirnya anak itu Semakin uh, Buruk, semakin nakal Semakin tidak karuan Perilakunya, siapa yang susah dia sendiri yang susah Kalau sampai nanti misalnya Betul-betul celaka Dia doakan kecelakaan Yang tersisa adalah hanya Penyesalan Oleh karenanya yang benar adalah Didoakan Kebaikan Oleh karenanya di buku-buku Ya Sering kita dapati eh, Nasihat Para ulama kita Dalam bab ini Ketika misalnya seorang bapak atau ibu mungkin marah karena kenakalan anak, maka yang terucap mestinya doa kebaikan seperti Allah yahdih. Allah yahdik, semoga Allah memberimu hidayah. Atau Allah yuslihuk. Semoga Allah memperbaiki kamu. Aslahakallah. Semoga Allah memperbaiki kamu. Hadakallah, semoga, semoga Allah memberi hidayah kamu. Dan yang samaan dengan itu. Ya. Jadi walaupun terucap kata-kata e, itu dengan kesal kepada anak, tapi itu doa kebaikan daripada doa-doa keburukan seperti sebagian orang ya, karena marahnya sampai akhirnya melanat anaknya sendiri. Ya, Allah yal'anuk, la lak'anakallah. Semoga Allah kamu Sudah kalau betul-betul terjadi, mau apa? Nauw bilah mendalih. Nah, renungi kembali hadis Nabi tadi yang kita bacakan, sehingga eh, jangan sampai doa keburukan terucap untuk anak-anak. Ya, tahan diri dan doakan untuknya kebaikan. Walaupun mungkin belum terkabul di waktu dekat, mungkin suatu saat akan terkabul. Karena kita secara kenyataan juga mendapati sekian orang yang di masa hidupnya nakal ya, sampai dewasa suatu saat ternyata dia bertobat kepada Allah Azza Wajal, walaupun sudah umur agak tua mungkin itu karena doa yang dulu diucapkan oleh orang tuanya atau oleh orang lain ya. jadi inilah yang mesti dilakukan dengan doa baik doa baiknya sendiri sudah dapat pahala apalagi terkabulnya doa itu menambah kebaikan di atas kebaikan kemudian termasuk pendidikan yang salah juga ya, adalah yakni memberi contoh-contoh yang tidak baik kepada anak akhlak atau tutur kata yang tidak baik Walaupun dia tak sengaja, artinya di sini bahwa keteladanan orang tua. Nah, kadang orang tua memberi teladan yang buruk disengaja atau tidak dalam bertutur kata atau di dalam berbuat. Nah ini yang sering perlu kita perhatikan. Ya. Kita di rumah kita sekarang ketika kita telah berketurunan kita tak sendiri dulu ketika di awal membangun rumah tangga hanya ada suami istri semuanya orang-orang yang dewasa kalaupun kita suatu saat berbuat yang buruk mungkin istri tahu itu buruk dan tidak melakukannya atau sebaliknya istri berbuat buruk kita pun tahu dan kita tidak melakukannya, sudah dewasa tapi ketika ada anak-anak, anak-anak sifatnya mencontoh apa yang buruk dari kita bisa jadi dicontoh oleh anak kita. Apa yang buruk dari ibu? Ya, ibu anak-anak tersebut bisa dicontoh oleh anak-anak. Tutur kata ya, kadang-kadang kata-kata yang yakni apa menyakiti, ya, kata-kata yang pedas atau kata-kata yang kotor atau kata-kata yang jorok saru. Hal-hal seperti itu ini perlu diperhatikan ya di samping yang baik tetap tidak baik dan menambah semakin tidak baik kalau itu menjadi contoh bagi anak-anak dalam hal keburukan tersebut ya sehingga sekali lagi orang tua berpikir jauh jangan ceplos-ceplos kalau bicara jangan asal berbuat seolah tidak ada yang melihat padahal dia selalu dalam pengawasan padahal yani tentu pertama pengawasan Allah Azza wa Jall. Berikutnya kalau di rumah ya anak-anak. Ya, kata orang bahwa buah itu tidak jauh dari pohonnya. Iya kan? Buah tidak jauh dari pohonnya. Kalau pohon itu yakni kita ibaratkan di situ orang tua, maka buahnya anak-anaknya yang enggak jauh darinya. Ya, karena keteladanan yang dicontohkan oleh orang tuanya tersebut. Nah, ini punya peran yang sangat besar Dan Ahibatifillah Rahimahumullah Lebih parah ya, Kalau pepatah yang lain Guru kencing berdiri Murid kencing Dan seterusnya Ya nah, Kalau ternyata anak-anak lebih jelek Nanti daripada orang tuanya Nah ini sangat kita khawatirkan Kita kadang berpikir Ya Uh, ke depan ya kadang merenung anak-anak kita sekarang masih kecil-kecil nanti besarnya mau bagaimana kalau anak-anak kita masih bayi sekarang lucu-lucu masya Allah menyenangkan tapi besarnya nanti bagaimana ya. kita nggak tahu nggak ada jaminan oh itu anak ustad Oh, mesti anaknya baik, tak ada jaminan Oh, itu anak sheikh Bahkan, mesti anaknya baik Tidak ada jaminan Nah, kalau Bapaknya Ibunya ya, Ustadz dan ustazah Bapaknya, ibunya Sheikh dan sheikhah Anaknya ternyata Seperti itu Bagaimana dengan yang lain Ya, kita juga Tidak tak mengatakan mutlak, artinya mesti lebih jelek. Ya, tak juga, bisa jadi lebih baik. Tapi artinya di sini bahawa kondisi seorang ayah bukan merupakan jaminan bagi anak, kondisi seorang ibu bukan jaminan bagi anak. Ya. Siapapun dia, bisa jadi bahkan seorang yang mungkin tidak terkenal, seorang yang mungkin biasa saja, nampaknya ternyata dia lebih perhatian dalam mendidik anak sehingga berhasil dalam mendidik anak dan anaknya menjadi seorang yang besar kita dapati sebagian ulama seperti itu ada sebagian ulama yang memang keluarganya orang-orang berilmu ada pula sebagian ulama yang keluarganya biasa saja ada pula bahkan seorang ulama yang anaknya juga tidak baik oleh karenanya Ini menjadi kekhawatiran kita Kita tidak tahu Apa yang akan datang Kita berdoa dan kita berusaha Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal terus Doa-doa kebaikan Bukan doa keburukan Berusaha semampu kita dan terus berusaha memperbaiki InsyaAllah belum terlambat Kemudian Berikutnya Di antara kesalahan juga Dalam mendidik adalah a Jalbul mungkarat fil manzil yakni uh, memasukkan kemungkaran ke rumah kita memasukkan kemungkaran ke rumah kita nah ini ya sesuatu yang artinya justru menghancurkan diri sendiri dan keluarga sendiri dan terutama yakni semacam kalau sekarang anggaplah televisi itu yang umum sekali pada dasarnya itu hanya suatu alat ya tergantung isinya tapi sekarang isinya ya begitu kita tahu bahwa ternyata isinya ya melulu kemungkaran sehingga kalau itu berada di rumah berarti orang tua telah mendatangkan kemungkaran atau alat perusak bagi keluarganya sendiri ya nah ini satu hal yang eh, keliru besar tapi herannya hampir-hampir manusia umumnya ya pada masyarakat umum nggak bisa terlepas darinya ini yang aneh. Padahal kalau ditanya mereka ya, secara jujur menjawab, saya yakin jawabannya akan sama garis besarnya bahwa banyak hal yang tidak baik. Paling tidaknya jawabannya begitu. Kalau tidak mengatakan semua, tapi banyak hal yang tidak baik. Paling tidaknya itu jawabannya. Tapi kenapa tetap ada perangkat itu di rumah? Ya. Ini yani, godaan syaitan sangat kuat Dan mereka sendiri Berarti memang Ada kelemahan-kelemahan Iman ya, Yang lemah eh, Yang kurang Mantap dan kurang kokoh Dalam usaha Untuk eh, apa, Menepis Hal-hal seperti itu Akhirnya terjadi apa yang terjadi Dan subhanallah ini menjadi Kerusakan global ya Perusahaan global Sekarang Itu yakni Akhlak orang kota Dengan akhlak orang yang di pucuk gunung Hampir sama saja Kalau dulu Kita dapati orang kota ya begitu akhlaknya Karena masyarakat perkotaan begitu Kalau kita ke desa oh Masya Allah orangnya Yang muda yang tua sama Masya Allah kesopanannya Menjaga sejalannya kehormatan dan lain-lain pergaulan dan lain-lain masih. Tapi sekarang ya, sama saja karena apa? Gurunya sama, televisi. Sinetronnya sama. Pelawaknya sama. Beritanya sama. Ya, walaupun di pucuk gunung, yang penting ada listrik, sudah berarti ada TV. Ya. Nah, itu bila mendalik. Ini sekali lagi kerusakan global ini, pengerusak global bagi masyarakat kita. Oleh karenanya, ya, ini termasuk Mendidik yang buruk bagi anak-anak memasukkan perangkat pengerusak. Kemudian termasuk pendidikan yang keliru dirasa atau tidak adalah. Seringnya e, terjadi pertengkaran antara suami dan istri di rumah, atau bukan e, seringnya ya, kalau seringnya jelas. Artinya kejadian-kejadian seperti itu itu sudah berpengaruh jelek pada anak, apalagi sering. Hal yang terjadi antara suami dengan istri terkadang ketidakcocokan. Saya rasa itu hal yang wajar ya, namanya manusia kadang ngomong ditanggapi lain, maksudnya bercanda dianggap serius atau serius dianggap bercanda ya, atau karena suatu marah ya. Ketidakcocokan dalam kebijaksanaan Sehingga terjadi konflik antara suami istri Adanya konflik Itu hal yang Sering terjadi dan yakni artinya Wajar terjadi Dari sisi tadi Perbedaan Sisi pandang dan lain-lain Cuma Kan Islam sudah memberikan Tuntunan-tuntunan dan aturan-aturan Bagaimana memanage Ketidak Seragaman dalam akhlak Dan pandangan itu ya, Bagaimana seorang suami Bisa e, Bersikap dengan bijak Bagaimana istri bisa juga bersikap Dengan benar Tidak nusyus dan lain-lain Sudah ada aturannya itu. Nah ketika ketidakcocokan itu Atau bahkan Pertengkaran atau bahkan Sampai kejadian Istilahnya apa KDRT Kekerasan dalam rumah tangga terjadi Anak melihat Nah ini ya, Akhirnya terjadi uh, Perasaan yang sudah tidak karuan kepada anak Mungkin anak membenci bapaknya Karena dianggap mentolimi ibunya Atau sebaliknya Membenci ibunya Karena dianggap ibunya berlebihan dalam Bertutur kata terhadap bapaknya Atau benci kepada dua-duanya Dan tidak kerasan di rumah Ya, pengen mencari tempat yang tentram aman bebas dari bentrokan di dalam rumah itu syukur-syukur kalau anak itu ke masjid ya dapat ustad yang baik dapat kasih sayang dari seorang ustad walaupun ini sudah kekurangan dari sisi lain orang tuanya tapi mungkin tertutupi dari sisi ini tapi kalau larinya ke jalan jadi apa jadi pang ya kan dan ternyata memang tidak sedikit Dari anak-anak pang itu Yang lari dari rumah disebabkan hal ini ya, Tidak jarang dari anak-anak pang itu Yang lari dari rumah Karena sebabnya hal ini Tidak kerasan di rumah karena sering bertengkar Ayah dan ibunya Sudah akhirnya hancur anak itu Agamanya hancur Akhlaknya hancur, ibadahnya hancur Karena kekeliruan tadi Makanya kalau ada hal yang tidak cocok suami istri Ya kan ya Jangan diungkapkan di depan anak-anak ya. Ketika mereka berdua ngomong dengan baik Bagaimana caranya menyelesaikan Jangan sampai Anak-anak melihat Kondisi yang Tidak eh, Apa namanya Kondusif Kondisi yang tidak harmonis antara Suami dan istri bapak dan ibu Ini berbahaya sekali Ya, Terbahaya sekali Kemudian juga Hal yang juga termasuk Keliru di dalam Mendidik adalah Sikap tanah Atau kontradiksi Antara ucapan dan perbuatan Artinya Misalnya orang tua Dianggap hanya bisa ngomong Bisa nasihati Ya Tapi secara kenyataan Dia juga melanggar Secara kenyataan Dia juga melanggar Ikhwani Ikhwanifuddin Rahimakumullah Ini tentu hal yang Tidak benar Baik di kalangan uh, Keluarga Bapak dengan anak Dan di kalangan umum semua yang tidak benar ini tapi yang kita sholat diserang adalah dalam hal pendidikan anak. Tentu anak akan melihat hal yang, yakni membingungkan tuh. Katanya bapak ngomong seperti ini, kok bapak begini? Ibu kemarin ngomong seperti itu, kok ibu sekarang begini? Ya. Terus yang benar yang mana? Anak jadi bingung. Paling tidaknya bingung tadi lebih-lebih lagi nanti naudzubillah ya akhirnya belajar bohong juga. Kalau ini tidak segera teratasi, akhirnya bisa juga bohong karena yang namanya bohong adalah enggak sesuai dengan kenyataan, yang diucapkan enggak sesuai dengan kenyataan. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan hal itu kepada kita semua. Ya ayyuhallazina amanu limaddaquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman Kenapa kalian melakukan sesuatu yang tidak kalian Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya Nah termasuk dalam hal ini Terkait dengan orang tua terhadap anak Makanya sikap tanakut Ini sama sekali tidak mendidik Yang semestinya adalah orang tua menjadi contoh dan peladan yang baik Bukan hanya bicara Tapi juga mencontohkan Kemudian Di antara kesalahannya juga Kesalahan orang tua adalah e, Untuk zaman sekarang ini ya Dengan perangkat e, Modern HP-HP ini adalah Membiarkan anak itu Bermain Handphone dibiarkan saja Tanpa ada pengawasan yang lebih parah lagi ya handphone handphone canggih ini, smartphone ini, ya uh, handphone cerdas ya dengan android atau yang lain, iphon atau handphone android atau apa yang lain. <tuh> nah ini ini lebih berbahaya lagi. Ya perhatian orang tua harus sangat-sangat ekstra karena Subhanallah, yani ya dampak buruknya begitu besar. Ya dampak buruknya begitu besar. Jadi orang tua harus betul-betul menjaga. Ya sekitar main HP-nya saja itu bagi mereka sudah begitu asik. Belum lagi nanti kalau, naudzubillah, lebih daripada itu beberapa apa konten yang ada di situ dibuka bisa nyambung ke internet, bisa wah menjelajah dia. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Dampak buruknya sangat banyak. Paling tidaknya, ya kan? Mengakibatkan dia akhirnya malas dengan yang lain. Capek enggak terasa. Dia asyik tapi enggak merasa capek ketika ini lepas baru terasa capeknya sehingga kadang mau makan malas ya kan disuruh makan tidak mau suruh belajar apalagi menghafal apalagi maunya rewel terus nggak tahu sebabnya apa ternyata ini sebabnya ya, karena dia sebetulnya udah kecapean ya ngantuk ya capek ya lapar ya, berakibat efek buruk yang banyak ini baru dari sisi ini belum lagi nanti kalau ketagihan ya ketagihan game sudah kewalahan mengatasinya jadi handphone seperti ini betul-betul memang harus betul-betul dijaga orang tua juga kalau bisa jangan suka nyiming ya, bikin anak kepingin karena sering bermain itu di depan anak ini ternyata membuat efek buruk ya Mestinya sudah Kita mungkin sebelum ini kurang perhatian Nah sekarang mulai perhatian Simpan ya Buka waktu-waktu tertentu Kalau bisa sembunyi Ya Dan loh, Kapan anak itu Tahu HP seperti ini Kalau memang pada waktunya sudah dewasa Ya Sudah dewasa Sudah mengerti Sudah berakal dan memang sudah punya pendidikan latar belakang yang baik Mungkin ketika itu Diserahi Kalau memang dibutuhkan. Sekarang jangan bermudah-mudahan Saya tidak mengatakan haram sama sekali ya Ini bukan berarti saya mengatakan haram Itu untuk anak-anak Cuma Kita harus lebih berhati-hati ya Lebih berhatian Dan Jangan sampai nanti kebabelasan hmm. Akhirnya berdampak pada anak-anak kita <coughs> Dampak yang sangat buruk Ya <coughs> berikutnya adalah tidak perhatian termasuk menilai yang salah tidak perhatian dengan apa yang dibaca oleh anak-anak nah ini juga ada kaitannya tapi juga mungkin lebih umum dari sisi yang lain karena bacaan yakni dari buku-buku dari koran, majalah ini juga harus diperhatikan Kadang anak-anak Suka membaca Kalau berikan hobi membaca Masya Allah itu satu modal bagus Cuma tidak setiap sesuatu dibaca Harus Diperhatikan apa yang dibaca Apalagi dalam Kondisi anak-anak itu masih kecil Ya Dia akan tadi Merakam berbagai hal Di usia dininya Jangan sampai itu membekas pada dirinya sesuatu yang ternyata itu salah. Kemudian juga <coughs> termasuk hal yang keliru dalam hal mendidik adalah merendahkan anak-anak dan tidak memotivasi. Ya, yeah. kejadian bahwa anak itu salah, keliru. Itu hal yang wajar Biasa terjadi Karena mereka masih dalam taraf belajar Maka Hendaknya orang tua Atau siapa saja terhadap anak itu Jangan Mensikapi dengan sikap yang salah Yaitu dengan direndahkan ya Misalnya seorang Ayah atau ibu melihat Anaknya keliru dalam membaca Atau dalam bersikap Langsung dipunis, oh kamu itu memang bodoh Ya dasar Malas, bodoh Sudah Hancur anak itu Kalau dikatakan seperti itu Semakin surut Begitu pula Seorang guru terhadap anak didik Atau Siapa saja terhadap anak Yang sedang dalam proses dan tahap seperti itu Jangan dikata-katai yang semodel itu Jangan Atau bahkan disukriya Direndahkan Dibuat bahan tertawaan Buat yang lain Ya Kalau di sekolah misalnya Akhirnya ditertawakan Gurunya juga menertawakan Murid-muridnya juga menertawakan yang lainnya Akhirnya anak itu minder Ini kekeliruan yang berat pula Ya Tuhan yang berat Kadangkala bahkan dihardik Ya <tuh> Mestinya Salah-salah seperti itu Dimaklumi dan tinggal dibenarkan Kemudian Diluruskan Dan Ya disemangati untuk menuju kepada yang lebih baik Mereka semua dalam proses Jangankan anak-anak kita sendiri yang dewasa Ya sering melakukan kesalahan, kekeliruan. Sebabnya apa? Macam-macam. Kadang kita nggak tahu, kadang kita lupa, kadang kita teledor, ya kan? Disalahkan mau nggak? Ya? Kita sendiri mungkin nggak mau disalahkan. Kalau ketika itu memang kita nggak sengaja, apalagi anak-anak. Ya. Jadi kalau begitu, ya mesti disikapi dengan sikap yang bijak. Sebagian orang bahkan Lebih cenderung kepada Sisi ini dan Tidak ada sisi tesji Memotivasinya tidak ada, adanya itu terus Nah ini lebih parah lagi Pastinya kita juga uh, Perhatian dengan bab Tesji memotivasi Ketika keliru disikapi dengan baik dan benar dididik, Kemudian ketika ada usaha Untuk semakin baik terus dimotivasi Ya terus di eh, apa terkadang pujian bagi anak-anak semasa itu ya terkadang manfaat ya tapi juga jangan kebablasan nanti jadi puji sehingga, sehingga akhirnya apa suka pujian nah ini juga tidak baik ya khonfidin azza kumullah terkadang ya ini ada suatu pengalaman sebagian anak oleh orang tuanya itu selalu dibegitukan marah lagi, adanya marah lagi ditegur lagi, diadik lagi, diceramahi lagi sampai saking bosennya ya, ya sudah bosen dengan bab agama bosen dengan ceramah-ceramah karena beranggapan itu saya sudah punya dua sheikh di rumah ya. diceramahi terus sama dua sheikh tersebut siapa itu? bapak ibunya ya jadi isinya itu marah terus sampai lama lama ketika marahi, ya ini sangat keliru ya. Nah itu akhirnya bosen <tuh> dengan uh, seperti itu. Ya. Sementara tadi motivasi nggak pernah dikasih sayangi juga nggak pernah dapat kasih sayang, ya. Dan lain-lain dari hal yang dicontohkan Rasulullah tidak dia dapatkan, malah adanya <tuh> yang seperti itu. Kemudian juga termasuk dari kesalahan dalam menjadi adalah uh, kurang mengajari untuk menanggung suatu tanggung jawab. Ya, anak itu punya masa perkembangan di waktu tertentu dari perkembangan umurnya. Dia punya saat untuk diajari punya tanggung jawab. Kalau dia masih 1 2 3 4 5 tahun misalnya, 7 tahun ya belum saatnya diberi tanggung jawab ya kan. Mungkin masih sering di ajak yakni dididik sambil banyak mungkin muda abah tadi berkanda dan lain-lain yang menyenangkan. Semakin dia berakal, tamyiz mulai besar lagi sampai nanti balik mulai perlu adanya latihan tanggung jawab ya misalnya lah kalau kita di rumah sudah semakin besar diberi tanggung jawab misalnya tolong jaga anak adikmu nah ini sudah mulai ada sisi belajar diberi tanggung jawab lain kali tolong ini ya tolong itu tolong itu tapi intinya adalah bukan kita melepas kerjaan untuk enaknya kita beban terhadap anak bukan tapi sebetulnya dalam rangka melatih tanggung jawab dia dan kita menyadari itu. Jangan akhirnya kita orang tua oh, sudah anak-anak sudah anak-anak ya, melakukan kita sudah capek. Ya. oh keliru. Orang tua memang harus capek, lelah dan letih. Ya. Jadi hal hal tadi yang kita contohkan bukan dalam rangka melimpahkan kerjaan kepada anak tapi dalam rangka mendidik anak untuk punya tanggung jawab ya sehingga pada kadar tertentu bukan melebihi kapasitasnya dan kadarnya. Nah, ini seiring dengan perkembangan umur dia, usia dia, kefahaman dia. Semakin besar ya, semakin besar pula kita coba suatu tanggung jawab dan begitu seterusnya. Nah, ada sebagian orang tua yang karena memanjakan anaknya semuanya ya dibebankan ke orang lain dia tahu jadinya tahu hasilnya ya karena dimanjakan ya yang penting tahu jadinya tahu hasilnya enggak tahu prosesnya bagaimana enggak tahu tanggung jawabnya seberat apa enggak tahu dia nah kita tahu bahwa kehidupan ini seperti kata orang ya ibarat roda yang berjalan ya ada untung ada rugi ada kaya ada miskin dan begitu seterusnya Nah kalau ternyata Keadaan berbalik Sementara dia sudah dewasa Dalam kondisi gak pernah terlatih Untuk tanggung jawab Untuk, membeba, untuk membawa beban Ya Suatu kerjaan Suatu tanggung jawab Akhirnya mau gimana Kasian dia Salahnya siapa Orang tuanya gak mendidik, Terlalu memanjakan Sehingga Ya Ibaratnya suruh melihara ayam sepuluh saja sudah nak mampu. Gimana caranya ni? Ya. Padahal saya sangat silih. Nah untuk itu akibat ibadah rahimakumullah inilah perlunya melatih suatu tanggungjawab. Dan dulu mungkin ada kaitannya dengan tahun jawab ini ya. Yani para nabi dulu ya. sebelum jadi nabi, semua nabi itu pernah menjadi penggembala kambing. Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah menjadi penggembala kambing. Ya. Mungkin ini hikmahnya melatih suatu tahun jawab apa? Mengatur Uh, apa Bukan hanya mengatur Tapi juga ya, Proses pengembalan itu kan Ada ngasih makan, mengirim dan lain-lain Ketika mau ke tempat yang terlarang Dilarang, menuntun Dan lain-lain Nah ini rupanya ada sifat uh, Di antaranya Melatih dalam mengemban Suatu tanggung jawab Dalam mendidik nah, Ini contoh saja Jadi Oh, mungkin itu juga ada hikmahnya terkait dengan itu Artinya bahwa Kalau begitu orang tua pun Perlu juga adanya hal tersebut ya Lihat Kapan waktunya Kemudian terkait dengan itu juga Termasuk dari suatu Menjelidikan yang salah Tidak memberi kesempatan Untuk membenahi diri Misalnya tadi dalam suatu Menjawab keliru, sudah Isinya langsung dimarahi Wow. dan terus disalahkan. Nah, ini kembali ke yang tadi tidak boleh. Kita membebani dia suatu tanggung jawab dalam rangka pendidikan. Sehingga ketika ada satu salah, berikan kesempatan untuk memperbaiki. Perbaiki, benahi. Jangan tanpa ampun salah yang salah dimarahi terus tidak ada fırsah kesempatan untuk memperbaiki diri. Ini juga sangat keliru. Keliru berat yang seperti ini. Demikian pula berikutnya Termasuk juga suatu kesalahan adalah e, Tidak memahami Karakter anak ya, Tabiat anak Kita tahu bahwa Anak-anak kita Masing-masing Tabiatnya berbeda yang persis itu kayaknya ya jarang ya atau mungkin enggak ada ya, susah. Karena ya, kita punya anak 5, 6 atau 7, masing-masingnya punya hal yang berbeda dengan yang lain, ya kan? Antum merasakan itu apa enggak? Kalau enggak berarti antum salah sudah. <tosan> ya. Pasti antum akan merasakan. Kalau ini modelnya kayak gini, senangnya ini. Kalau itu modelnya kayak begitu, hobinya itu. Ya, yang ini beda lagi. Lucunya saja beda-beda. Nangisnya juga beda-beda. Dan lain-lain. Nah, orang tua mestinya memahami hal itu. Memahami karakteristik anak tersebut, memahami tabiat mereka, ini adalah salah satu kunci untuk apa? Ia ini memenuhi kebutuhan mereka dalam hal mendidik. Kalau kita menyamaratakan, jelas akan keliru. Ya, jelas akan keliru. Apalagi orang tua tidak bisa membedakan antara anak kecil dengan orang dewasa. Kadang seperti itu, menyikapi anak kecil sudah dianggapnya kayak orang dewasa. Ya sehingga di tadi di omongi kayak sudah paham-paham saja si anak itu paham, omongi macam-macam nah, kenapa sih kecil? salah kayak orang dewasa salah di ini masih kecil cukup kata-kata yang sederhana dibimbing bagaimana bukan diajak berdebat ya anak jawab, jawab lagi anak jawab, jawab lagi Loh. ini orang tua debat sama anak umur 5 tahun 6 tahun Nah, mestinya akan malu, paling tidaknya. Nah ini engkau benar. Cara seperti ini engkau benar. Ini engkau memahami bahwa itu anak, usia masih se begitu kecil, bahkan sebagiannya mungkin balita. Ya, harus difahami. Bedakan antara umur masing-masing ini balita, ini temyiz, ini menjelang balik, ini balik, ini paham, ini belum paham. Pembicaraan kita sesuai dengan pemahaman mereka. Sikap kita sesuai dengan karakter mereka dan tabiat mereka. Ya. Ikhwanuddeen kalau kita mensikapi dengan sikap yang sama ya eh, akhirnya pendidikan itu tidak berhasil. Nah inilah seninya di dalam mendidik anak-anak. Ya, pahami tabiat masing-masing, kemudian perlakukan dengan perlakuan yang tepat. Ya. Kadang mungkin terlintas dalam pikiran kita, wah oh, berat ya, apalagi anaknya banyak. Ya memang berat. Ya, siapa bilang enggak berat? Ya, tapi orang tua harus ngalah demi kebaikan anak-anaknya. Dan dirinya pula nanti di kemudian hari dia harus menyesuaikan tadi karakter-karakter itu mempelajari dan akhirnya eh, apa menyesuaikan ya supaya sekali lagi semuanya terdiri dengan baik. mungkin suatu contoh misalnya ya ada anak gampang tersinggung salah satu dari anak itu gampang tersinggung dan gampang ngambek sehingga sedikit saja kata-kata agak keras dari kita langsung ngambek sudah nggak mau beraktivitas bahkan ngomong pun nggak mau ditanya nggak mau jawab sudah repot ya kan oh. oh ini berarti modelnya seperti ini jangan kita apa Terucap dari Dari kita sesuatu yang membuat dia Seperti itu Sabar menahan Pakai cara Yang sesuai Yang lain mungkin dari anak itu Tidak Tersinggungan ya, Sehingga kita ngomong Agak keras sedikit Bagi dia gak ada masalah oh, berarti Yang ini bisa seperti itu Ya tapi mungkin kelemahannya dari sisi lain kurang perhatian. Nah, kalau kurang perhatian maka diulang-ulang biar perhatian dan macam-macam. Ani -macam, apa namanya itu sangat beranikaragam sekali sehingga nggak mungkin e, diapa contohkan dengan beberapa contoh e, karena terlalu banyak masing-masing. insyaallah memahami maksudnya dan bagaimana bersikap dengan sikap yang benar. Kemudian juga termasuk yang cukup keliru berat ya di masa ini, yakni menyekolahkan anak-anak di tempat-tempat yang yakni pendidikan umum ya. Kita anggap ini suatu kesalahan. Kenapa? Karena ya kondisinya seperti itu. Ya, pendidikan umum yang ada sekarang ini sangat memprihatinkan dari semua sisinya. Pergaulan Sudah Lihat saja pergaulannya Seperti apa Pendidikan Ya Lihat saja Banyak guru juga yang berkasus Bagaimana anak muridnya Materinya Ya yes, Jangan ditanya Berapa persen Materi agama Dan materi agamanya pun Sudah Dilihat dari Kacamata Ahlu wal jamaah Banyak yang Tidak benar Terus apa yang tersisa Kalau begitu Ya, Terus mau jadi apa anak-anak kita Memang kalau mau jadi insinyur Mau jadi Ya para ahli Dalam bidang umum Ya kita katakan Ya banyak yang berhasil Walaupun yang tidak berhasil lebih banyak Ya kan Lebih banyak apa enggak yang berhasil Jelas lebih banyak hitung saja itu Satu universitas berapa muridnya Yang jadi berapa Dalam bidang umum saja apalagi bukan bab umum. Nah, sekarang hasilnya apa hasilnya dari pendidikan umum itu? Coba di ini bukan masalah singgung menyinggung, ya kita dengan pihak-pihak tertentu dari sebagian yakni penyelenggara, tapi kita melihat suatu kenyataan untuk ambil pelajaran. Ya. Zaman nah, pelajaran sekolah umum seperti itu, didikan agama sedikit, itu pun banyak yang salah. Didikan akhlak juga sedikit, yang di buku dengan yang di kenyataan berbeda sekali. Terus mana hasilnya? Jadi ulama ha? Mau balik apa jadi apa? Berapa persen? Ya oleh karenanya jadi kita perlu sangat yakni melihat dan mengkaji kembali yakni hal tersebut ya namanya pendidikan umum ya seperti itu sekarang kita sebagai orang-orang yang ingin mencontoh Rasulullah SAW dalam segala sisi kehidupan kita kita yang ingin bawa anak-anak kita menjadi para ulama atau paling tidaknya orang-orang yang soleh walaupun bukan ulama ya kita harus betul-betul punya pendidikan atau mengarahkan anak-anak kita kepada tempat pendidikan yang memang menjadi sebab terwujudnya hal itu ya, kalau tidak itu menjadi kekhawatiran besar di kemudian hari terhadap anak-anak tersebut dan terhadap orang tuanya, apalagi terhadap tanggung jawabnya di hadapan Allah Azza Wajalla. Ya, oleh karena itu khulafiyin dina Azza Wajalla eh, ini kita anggap suatu kesalahan ketika orang tua menyerahkan anaknya untuk dididik di pendidikan-pendidikan umum yang sekarang ini pada umumnya. Dan sebetulnya saya yakin mereka umumnya juga mengakui berbagai kerusakan yang ada di sekolah-sekolah umum itu. Ya, yeah. semoga Allah azza wajalla memberikan hidayah kepada kita semuanya. Ya, yeah, ini ada waktu 1/2 jam lagi, nampaknya kita cukup pendusan di sini. Barangkali ada yang eh uh, Mau ditanyakan? Tadi diberitahukan oleh panitia ada sesi tanya jawab. Jadi kalau tidak ada pertanyaan itu yang saya harapkan, ya. ini nampaknya seperti yang saya harapkan kita ataupun dulu sampai di sini subhanakallahumma wabihamdika asyru alla ilaha illa anta astaghfiruka wa